Mitra bisnis perjalanan demokrasi Republik ini baru saja dimulai. Melalui pemilu legislatif, rakyat berharap akan adanya perubahan. Meski ada beberapa kekurangan pada pemilu, diharapkan sistem ini bisa berjalan baik dan membawa perubahan yang signifikan. Kalau dilihat dari banyaknya partai peserta pemilu, banyak sekali partai yang dituntut untuk melakukan perubahan atas asas partai karena selama ini, Asas partai yang ada belum ada yang menyentuh kepada permasalahan bangsa ini. Dengan dewasanya para pemilih, juga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara. Dari sinilah partai peserta pemilu seharusnya memiliki asas dan ideologi agar masyarakat bisa memilih partai atau wakil rakyat yang memang benar dan sesuai dengan kebutuhan serta bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. Nah mitra bisnis, untuk membahas masalah ini, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, Meski di tingkat grassroot telah terjadi pembelajaran politik yang baik, namun justru permasalahan di partai kadang terjadi pada elit politik, Pak. Betulkah seperti itu? Iya, satu itu. Kedua di dalam partainya sendiri, kan? Jadi Tapi sejauh ini kita bisa katakan masyarakat sudah banyak belajar, sudah makin matang. Dunia usaha sudah banyak belajar dan makin matang. Partainya yang tidak belajar-belajar, partainya yang makin ditinggalkan oleh rakyat. Tetapi Setelah pemilu ini, partai pun akan dipaksa untuk berubah. Bukan karena mereka ingin berubah, tapi hasil pemilu memaksa mereka untuk berubah. Dan aturan main pemilu memaksa mereka harus berubah. Jadi misalnya, dulu partai itu ongkang-ongkang kaki dapat kursi berdasarkan nomor urut. Sekarang tidak bisa. Elit partai belum tentu menang dalam pemilu. Belum tentu ketua umum itu memenangkan pemilihan. Di daerah pemilihannya masing-masing, gitu kan? Berarti partai ini akan berubah secara drastis. Peran DPP akan semakin berkurang. Kemudian nanti ditinggalkan oleh yang tua-tua yang kalah dalam pemilu ini. Muncul pembaruan di dalam partai-partai itu satu sampai dua tahun ke depan. Karena setelah itu mereka kan akan melakukan kongres. Yang muda-muda akan muncul dan melakukan pembaruan agar yang muda-muda ini memiliki rumah yang nyaman untuk bisa semakin berhasil di dalam politik secara hakiki gitu. Jadi mereka akan melakukan pembenahan, bukan semata-mata untuk apa-apa, melainkan untuk survival mereka sebagai politisi, karena mereka masih muda-muda kan. Mereka akan ingin jangka panjang, dan kalau mereka perspektifnya jangka panjang dalam mengelola partai, maka mereka harus berupaya membangun citra partai yang baik, fondasi partai yang kuat, penguatan ideologi, dan sebagainya sehingga investasi yang mereka lakukan untuk pemilu yang akan datang sudah dilakukan sejak besok hari. Demikian Faisal Basri, saya Dinda Natasha.